Sebenarnya tanggapan yang benar itu seperti apa? Jadi teman itu pernah ada yang bertanya gitu. Uh, sebenarnya nanti kalau misalnya suatu saat nanti gitu. Jadi pertanyaannya itu agak nyeleneh gitu. Uh, gimana kalau misalnya suatu saat nanti gitu didapatkan bahwa Islam bukanlah agama yang benar katanya gitu. Bana? Islam bukanlah agama yang benar. Bukan? Agama yang benar. Bukan yang benar terus? Iya jadi uh, apa sih? soalnya kan sekarang itu banyak agama dan mereka itu masing-masing itu memiliki keyakinan bahwa agama yang mereka anutlah yang benar dan orang lainlah yang salah seperti itu. Nah, pertanyaan teman saya tersebut itu sebenarnya katanya itu ingin e, membuat saya sadar gitu ya, ingin membuat saya e, apa? mencari tahu yang kebenaran yang hakikinya gitu. Jadi jangan sampai saya menjadi taklid buta. Nah, tapi saya sendiri belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, Sebenarnya eh, apa, jawaban apa yang sebaiknya di, dijawab, di, diberikan, dan sebenarnya boleh tidak pertanyaan seperti itu diajukan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana kalau suatu ketika nanti tiba-tiba Islam bukan agama yang benar, bagaimana? Nah, ini Dan tujuan teman Anda itu men menyadarkan Anda. Yang perlu diingatkan, karena dia tidak sadar ya dia lagi sakit tidak sadar ya enggak mungkin dong bener dan tidak mungkin anda harus yakin berarti anda sendiri sudah mulai bingung enggak bisa menjawab enggak mungkin tetap bener harus begitu dong jawabannya enggak bisa diganggu Nah, kalau anda mendengar itu berarti anda sudah kurang yakin dengan agama anda Ah, enggak bisa diganggu Eh, Islam kok bagaimana kalau tiba-tiba Islam gak bener enggak mungkin pasti bener sampai kapanpun pasti bener harus begitu dong Eh? Pasti benar, harus dengan keyakinan. Pasti benar. Bagaimana beragama tanpa keyakinan? Dan itu adalah harus. Meyakini agamaku adalah agama yang paling benar itu harus. Dalam beragama itu harus betul. Agama itu adalah tersimpulkan di dalam hati. Keyakinan. Harus yakin. Maka kalau ada orang ragu akan kebenaran agamanya, dia tidak beragama sebetulnya. Apalagi setelah itu berani mengatakan agama yang lain pun kan juga benar, wah ini tambah salah dia. Kalau anda ngerti makna keseriusan, anda pasti paham. Kalau saya ketemu orang Nasrani, saya ketemu orang Nasrani, neh seorang Nasrani, kemudian saya akan dialog berbicara dengan orang Nasrani, saya akan tanya, anda yakin tidak kalau agama anda paling benar? Orang Nasrani harus berkata, "Iya, saya yakin agama saya yang paling benar." Harus, karena apa? Kalau dia tidak meyakini agama yang paling benar, dia dia akan membela. Untuk apa saya diskusi dengan dia? Dan semua orang beragama harus mengakui bahasanya agamanya adalah yang paling benar. Itu sudah sudah umum, harus begitu karena urusannya dengan keimanan. Makanya, satu kebodohan di saat ada seorang beragama mengatakan semua agama sama. Loh, kok bisa? Orang Nasrani saja tidak pernah mengatakan agamanya sama dengan agama yang lain. Lalu ada orang Islam mengatakan seperti itu. Berarti dia tidak punya keyakinan dong. Aneh. Pernah terjadi dialog kecil. Dialog. Obrolan. Orang di luar Islam. Obrolan kita. Waktu kita akan diskusi nasional tentang agama-agama dan sebagainya. Lihat. Umat Islam ini loh kadang-kadang ini kebawa-bawa dengan cara berpikir yang aneh Islam-Islam ngaco Islam benar tapi Islam yang dikaco Islam yang ngaco itu karena dipeluk atau diikuti atau telah dicemar, dirusak oleh orang-orang di luar Islam <tuh> suatu ketiga ada sebuah pertanyaan ringan tentang sebuah dialog saya hanya berkata kepada orang tersebut bahwasanya. Kalau Anda ingin bertanya tentang Islam harus seperti waktu saya bertanya dengan orang Kristen tentang Kristen. Yang Anda tanya tentang Islam harus orang yang benar di dalam Islamnya agar dia bisa menjelaskan tentang Islam. Sama saya tidak akan bertanya tentang agama Nasrani dan tidak akan diskusi kepada orang yang beragama Nasrani kecuali orang Nasrani tersebut meyakini pertama agamanya adalah yang benar. Satu kemudian ilmu agama Nasroni-nya diambil dari guru yang mengajarinya dan dia agamanya Nasroni dan orang tersebut ternyata sempat mengatakan, iya saya belajar dari guru yang sama dengan saya agamanya dan saya meyakini agama saya, boleh, kalau begitu anda boleh ngobrol dengan saya artinya saya balik dan anda jangan percaya dengan orang Islam yang kurang meyakini agamanya untuk berdiskusi Kenapa dia tidak akan bisa bela agamanya? Satu. Yang kedua, jangan percaya dengan orang Islam yang belajar agama Islam dari orang kafir. Karena dia pasti dibohongi. Kada keimanan bagaimana? Nah, dia mikir. Dan sekarang banyak orang Islam belajar agama Islam dari orang kafir aneh di Amerika. Yang dibaca bukunya siapa pun Kamerwad, Elstodet, siapa itu? Orang-orang kafir. Bagaimana orang belajar agama Islam dari orang yang tidak pernah percaya dengan Islam itu aneh. Dan itulah keanehan zaman sekarang ini. Kalau ilmu dalam agama kan harus ada sanat. Saya mengambil ilmu dari guru, saya guru, saya dari guru, dari guru, dari guru, dari guru. Jadi pertanyaan itu tidak boleh terjadi bagi orang yang beriman. Boleh terjadi pada seseorang yang ragu imannya. Tapi orang yang punya iman tidak mungkin bertanya. Kalau anda bertanya agamaku itu benar atau tidak, anda sudah keluar dari iman. Kalau anda bertanya agamaku, kalau ada orang berkata bagaimana kalau Islam tidak benar? Ya enggak mungkin, tetap benar dong. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat, tetap benar. Itu keyakinan, enggak bisa dibangun. Kalaupun ada perilaku orang yang keluar dari Islam badan-adanya Muslim, itu bukan karena Islamnya, karena manusianya dong. Ada orang Islam tapi berzina. Bukan Islam mengizinkan zina, dia melanggar zina. Kan dicapai, dihukum dalam Islam. Jadi ini ini ada ada akhir zaman ini mulai perbandingan agama agama dibanding bandingkan kemudian menganggap semua agama sama sama dari sisi mana hanya orang Islam yang keblinger saja yang mengatakan semua agama sama orang Kristen saja mengatak, tidak mengatakan seperti itu kok orang Kristen yang berpegang dia akan mengatakan agamaku yang paling benar hanya orang Islam ngantuk saja mengatakan semua agama itu sama ngantuk dan anda jangan ngantuk. Tidak boleh. Jadi pertanyaan itu tidak boleh terjadi. Pertanyaan itu akan muncul dari orang yang tidak punya iman. Dan di saat anda tidak bisa menjawab, anda perlu koreksi tentang keimanan anda. Jawabannya pasti. Agama yang paling benar adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad. Itu adalah asas keimanan kan. Agama yang paling benar adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Saya seorang Muslim dan harus saya berkata semacam itu. Tapi orang Kristen kan ngomong, ya orang Kristen urusan dia ngomong begitu. Apakah dia kalau ngomong begitu lalu lalu uh, dilarang? Tidak. Di, bahkan dia harus punya keyakinan semacam itu. Kalau beragama tidak berkeyakinan maka belum beragama. Orang ya, orang Hindu meyakini agamanya yang paling benar. Haknya dia meyakini yang semacam itu. Orang Buddha meyakini agamanya yang paling benar. Haknya dia. Saya seorang muslim bukan ya, dan harus meyakini agamaku adalah yang paling benar. Dan jika ternyata ada perilaku yang salah dari umat Islam, itu bukan Islamnya dong. Kalau ada pencurian, karena tidak bisa kita pakai hitung-hitungan A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan A. Tidak bisa menghukumi umat Islam seperti itu. Misalnya begini, Indonesia mayoritas kaum muslimin. Indonesia mayoritas kaum muslimin. Kemudian Indonesia banyak koruptor. Sama dengan kaum muslimin adalah koruptor. Enggak bisa begitu dong. Ini beda alurnya. Jangan anggap ini enggak begitu. Ini perilaku orang per orang. Jadi, jadi anda harus meyakinkan. Dan ini mulai banyak diajarkan di kampus-kampus untuk meragukan agama Islam. Ini oleh kalangan kaum liberal, orang Orientalis, orang-orang di luar Islam meragukan. Ya, enggak bisa dong kalau saya dikatakan. Bagaimana anda yakin dengan agama saya? Yakin dong. Kalau anda yakin, bagaimana? Yakin. Harus yakin dong. Enggak mungkin. Kalau tidak yakin, saya tidak punya iman lagi. Jadi jawabannya adalah katakan tidak akan salah. Jawabannya. Kemudian pertanyaan itu boleh tidak. Tidak akan terjadi bagi orang yang beriman. Tidak akan terjadi pada orang beriman. Kemudian jika ada orang bertanya, kalau anda punya iman, anda bisa langsung jawab, enggak usah pakai diajari siapapun. Nah ini nah, pasti bisa jawab. Mungkin oh, ke mana keimanan? Berarti anda selama ini bagaimana? Ragu. Enggak nah, mungkin dong. Berarti perlu deh. Biasanya ini loh, kalau sekolah itu salah tempatnya. Sekarang hati-hati di kampus-kampus. Apalagi kampus Islam. Hati-hati, di kampus Islam itu kadang-kadang diajari agama, tapi itu main-main agama. Bukan memperdalam agama, main-main agama. Guyonan, akidah dimain-mainin, fikih dimain-mainin. Sehingga kami himbau kepada para asatid yang benar di kampus-kampus Islam jangan keluar. Anda perlu kerja ekstra di sana. Berjuang, kalau anda keluar tambah hancur. Sebab musuh-musuh Allah melalui kampus-kampus Islam semacam itu. Dan sangat sedikit yang selamat dari kampus Islam. Karena apa? Pemikiran-pemikiran ngaco melalui kampus Islam atas nama Islam. Sebab misalnya pemikiran di kampus-kampus Islam. Maka anak-anak kami yang ada di kampus Islam, Anda harus ngambil, tak laki dari guru-guru para -guru parmasyaih. Di kampus-kampus Islam. Tapi ingat, tidak semuanya. Tapi banyak. Sebab melalui kampus-kampus Islamlah kerusakan agama ini akan di, dihembuskan. Kalau fakultas ekonomi tidak ada urusannya dengan bab sholat. Tidak ada urusannya bab keimanan. Teknologi tidak ada hubungannya dengan keimanan. Jadi kalau merusak anak-anak sarjana teknik sama <kuh> sarjana uh, ekonomi merusak akidah susah. Karena mereka tidak bicara tentang akidah. Maka yang paling mudah adalah itulah yang belajar agama. Sudah belajar agama setengah-setengah atau dikasih coklat gaya pemikiran. Kadang-kadang yang disodorkan adalah orang yang titelnya berderet Tak taunya gurunya adalah orang kafir Jadi diam-diam sanat ilmunya mengambil dari Abu Jahal Ini kan aneh Di kampus-kampus Islam kami ingatkan Bukan kami menjauhkan Anda dari kampus Islam Justru kalau Anda masuk kampus Islam Anda harus waspada Termasuk di antara para kawan-kawan yang berjuang di kampus Islam Kadang-kadang oh, saya capek, saya mau keluar Oh jangan, kalau kamu keluar siapa yang berjuang di sana? Tapi banyak orang sombong dengan syariat. Lah, kamu jelaskan dong tentang syariat yang benar. Ini ada Islam ngasuh, Islam liberal dan sebagainya. Jadi Islam itu untuk main-main. Cara berpikir, gaya berpikir yang hebat. Tapi itu semuanya, itu banyak. Di antara pemikiran-pemikiran itu yang bertentangan dengan akidah kita. Akidah kaum muslimin. Kalau direntet rentet salat ilmunya ternyata pak. Dari mana gurunya? Gurunya berada di ini. gurunya, Gurunya lagi di mana? Gurunya ini ternyata... Oh, enggak Islam, kafir, wah ini aneh Bagaimana Belajar ilmu keimanan Dari guru yang tidak pernah punya iman Aneh Sampai ada orang yang terkagum-kagum Dengan penulis kafir sana Sampai berkata dalam tulisannya Sungguh aku tidak pernah menemukan tulisan sebagus tulisan ini Padahal penulisnya seorang kafir Ya mungkin karena dia jarang baca Bukunya umat Islam Apakah dia tidak pernah baca bagaimana tulisannya Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dunia pemikiran dahsat Imam Bozali baik, <coughs> ya, seperti itu ya hati-hati, urusan keimanan anda harus punya keyakinan, Islam adalah agama yang paling benar, dan harus yakin, jika anda ragu, maka harus dibenahi, khawatir mati dalam keraguan sehingga anda tidak bisa bersama golongan orang yang beriman ini saja, jadi pertanyaan itu tidak boleh terjadi, dan pertanyaan itu harus dipangkas habis, langsung matikan saja, tidak mungkin salah nah tidak mungkin salah Islam. Dan Islam agama yang paling benar. Dan hanya benar. Dan kita harus yakin. Dan tidak mungkin diganggu. Kita yakin. Wahyu dari Allah diberikan kepada. Dibawa oleh Malaikat Jibril. diberikan kepada Rasulullah. Sehingga ini agama. Gimana saya bisa meyakini bis Bisa raku dengan agama. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin. Harus yakin. Dan yakin tidak bisa diganggu. Islam adalah agama yang benar. Dan paling benar. Sampai kapanpun. Tidak boleh ada kalimat atau pertanyaan bagaimana kalau ternyata Islam terbukti tidak benar nggak mungkin terbukti tidak benar tetap benar nggak mungkin sampai kapanpun sampai hari kiamat sampai kita ketemu nanti di surga gitu